Pak Budi, selamat siang Selamat siang Ya, komentar Anda Pak Budi Ya, b a y a itu、hmm. Ya, monitor radionya ya Pak ya, b o l e h diketilkan dulu Pak Oke Jadi menurut saya memang begini Bu ya, jadi memang... 私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけた a は、私 h それを a l けた。<音楽> Uh, yang sensitif Sebenarnya hal ini sudah sering Sekali dilakukan Dan kembali lagi juga、uh, Masyarakat, ormas Keagamaan, ormas-ormas Yang ada di masyarakat Juga harus ikut mendukung Jangan hanya、uh, Nunggu ada Uh, ada kejadian, ada persiwa i t baru ada bergerak、nah, ini bukan satu hal-hal yang sudah wajib sudah harus dilakukan melang -melang untuk mengantisipasi terjadinya e r masalah-masalah e bikin diskriminatif saya kira begitu terima kasih Pak Budi, Pak Gilbert e l a m a t siang iya, saya setuju dengan yang pertama bicara itu kalau memang kalau presidennya cukup cukup b e r w i b a w a ya kan sudah jelas semua kan bawahannya i n i Tinggal mereka melakukan tindakan yang pasti gitu. Kalau mas seperti gini kan bahaya. Nanti kalau di satu daerah seperti di Bali, berbuat seperti begitu. Di daerah yang mayoritasnya Kristen, seperti di Manado, berbuat seperti begitu. Jadi nanti terpecah-pecah, ya kan, disintegrasi semuanya. Dan e g a r a Manado, negara Bali, negara apa? Jadi bertindak tegas dan juga bisa mengatur bawahan.、Lah. Itu yang paling penting lah. Kita, apa namanya selama ini? バイトはジョー i ーで s バイトはジョーバーです。 Karena Menurut saya,、oh、ya, kita mau i m b a w i m b a u ini kelihatannya sudah, mungkin sudah hopeless juga ya. Karena begitu banyak kejadian yang berunsurkan agama ini berlarut-larut, berulang-ulang, tetapi tindakannya nggak ada. Di i m b a u pun nggak ada. Jadi kalau saya bilang sih, memang kalau orang terlalu pasif ini walaupun dia orang presiden, memang ini... パーフィンパーグナワンサマキアンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバ パンヤマ t ラ、d a k akan melakukan apapun 100%. Karena dia tidak berani berbuat apa-apalagi sekarang. Yang paling benar dilakukan adalah dia mundur. Terima kasih. Terima kasih Pak a r i Pak Arwan. Iya, sama intinya dengan batas sebelumnya. Jadi bapak Presiden melakukan sesuatu yang signifikan dengan hasil yang langsung muncul segera, atau bilang ke masyarakat maaf saya gagal, saya, saya mundur aja deh. Itu aja, nggak ada tindian lain. Tintol, terima kasih. Pali? yang Silakan. Iya, kalau masalah agama, mbak, kalau agamanya benar yang minoritas maupun apa pun daat yang enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, tapi kalau agama jadi jadian itu m a harus ditumpas lah agama buatan, saya lah itu aja mbak terima kasih. Terima kasih tali Pak, Pak Joni. Ah ya. Nah ini、uh, saya nggak sih komentar itu, saya nggak setuju dengan berita-berita itu. Kita n g e l i a t aja、uh, dari negara lain yang mayoritas non Muslim, apakah tindakannya seperti sama ya? アパタンガパネージューバー。マヨリタン、ヤングミノリタン、ヒナガー、ノンモスウィン、ジャンドゥティンダカン、トゥティンドゥネシアイネアパンダ、キンダカンダリ、パノ、エリポリティックマラカー、イトアジャン。